パパウロスはパパウロスはパパウロスはパパウロスはパパウロスはパパウロスはパパウロスはパパウロスはパウロスはパウロスはパウロスはパウロスはパウロスはパウロスはパウロスはパウロスはパウロスはパウロスはパウロスはパウロスは p e n g u s a h a atau penegak lapangan, terima kasih. Ya, Pak Dibio, silakan Pak. Selamat siang Pak. Iya, silakan Soal Mbak ini disampaikan ke Departemen Perdagangan sama Yasan Pertindungan Konsumen, Pak YLKI, Pak. Karena persediaan daging lokal dalam kondisi sedikit, sedangkan pemerintah berusaha mencari uang dari uang uang apa barang-barang daging yang masuk gitu, Pak. Kecuali dia bisa membuktikan bahwa Menteri Kehiwanan dalam ini Menteri Masalah Peternakan itu. membuktikan bahwa daging kita itu berlimpah ruah sehingga terjadi demikian gitu, pak. Jadi perlu disampaikan bahwa koordinasi antar instansi itu yang baik gitu, jangan cari untung sendiri gitu maunya itu Pak ya 51 importer itu disuruh bayar 51 kontainer itu ya suruh bayar katakan、uh, uang itu dalam jumlah jutaan atau miliaran gitu Pak jadi otomatis pemerintah untung gitu dari itu termasuk juga orang-orang yang memasukkan bahan apa bagian p a j a k atau biaya cukai termasuk juga Departemen Keuangan tolong ini masalah serius sehingga Perlu disampaikan kepada instansi yang terkait Agar segera ditindaklanjuti Agar bisa masuk ke supermarket segera Dan diteliti dulu oleh Departemen Kesehatan Bahwa barang tersebut masih layak pakai Dan bisa dimakan langsung g i Terima u t kasih Iya, terima kasih Pak Dibio Pak Tony, selamat s o r e Pak Iya Saya kira、ya. bagus sekali ya Ini orang berani pada nunggup e m e r i n t a h ini Kemajuan t a r biasa Artinya kemungkinan besar mereka juga sudah punya bukti yang cukup パーファーインタイムのパーフ a ーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーインタイムのパーファーファーインタイムのパーファーファーインタイム サバスリーバスリーす。スリーバスリーバスリーーバスリバススリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバスリーバス Jou p e n g u a s a itu kerjanya itu begitu, seolah-olah itu t e m i kepentingan rakyat lah doang inilah. Nah, itu p e n g u a s a itu mah tukang p e r a t nggak p e n g u a s a yang kecil, nggak p e n g u a s a yang besar. Ini kita p e n g u a s a harus itu bagus lah mulai berani melawan lah. Karena pejabat kita itu dok terlalu korupsi. Karena p e n g u a s a kita sekarang nggak ada yang ditakuti. Kalau zaman orde baru mungkin dia takut sama presidennya kan. Sekarang kan nggak ada yang takut sama presiden, dia nggak takut sama. トリマカシパーザイ h a r ポケパーリチャット、サマサルパー。 Negara kita terlalu sulit ya. Itu memang kadang-kadang kesalahan bea cukai juga ada, kesalahan juga i m p o r juga ada. Yang kebanyakan saya lihat kesalahan bea cukai itu mereka nggak tahu teknis biasa mereka baca secara data aja. Kerjanya juga saya lihat ke kantor mereka tuh banyak yang main, -main video game itu di komputernya daripada kerja.、Aja. Jadi ya ada c a l u r jalurnya lagi tuh biasa itu itu yang pertama. Yang kedua itu memang Mereka tuh ada pakai backingnya itu Sudah ada orang-orang k e u n g g u l n y a lah yang dipakai di lapangan Untuk mengurus impor-impor itu nah, Kecuali ya memang ada Sebagian perusahaan juga yang Benar-benar clear, bersih dia main Itu juga saya p u n y ada a gitu Sekian、ya. Pak Andre, s i l a k a n Pak Silahkan Pak Andre Ya itu biasa itu mainan orang impor Itu orang-orang、eh, itu k a y a k y a Dia minta uang seluman kayaknya Ya kalau daging kan Kalau dibiarkan kira-kira dua minggu kan Dia sudah membusuk dan bau Untuk apa itu kan Namanya dari impor yang di a s i Kalau kita diam i sama tiga minggu Nanti setelah busuk baru b e r e d a r Ya akhirnya yang m e r a c u n i Konsumen juga Begitu aja Pak Afif Selamat malam Pak Afif Selamat malam Silahkan Pak Afif Ya memang beginilah, ya, kalau di birokrasi banyak p reman ya, kejadian-kejadian、nah, ini. Ya, terima kasih. Pak Leo. Selamat malam, Bu Kiki. s i l a k a n Bapak. Ya, Bu Kiki, kemampuan saya sih pemerintah impor aja, jadi pengusaha beli sama pemerintah, jadi nggak ada masalah. Indonesia kan segera akan di negara maju gitu, terima kasih. Terima kasih, Mali, untuk Anda, Pak Leo.